Assalamualaikum Saudara Luun, berita pagi DCI hari ini Senin 22 April 2019 dibacakan Ardian Syah. Haji Umar kembali menyumbang untuk proses pemulangan jenazah mahasiswa Aceh di Mesir. Warga Kampung Keramat Raih Hadiah Utama Funwalk Banda Aceh 2019 berupa satu unit rumah. Warga benar meriah tenggelam saat menjala ikan di Krong Pesangan. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia Berita pagi Serambia FM juga bisa didengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takemon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Sudarlun, Senator Aceh Sudirman atau yang lebih akrab disapa Sapa, Haji Umar kembali menyumbang untuk proses pemulangan jenazah mahasiswa Aceh di Mesir, almarhum Muhammad Ikram Zamzami. Dalam siaran pers yang diterima serambi dari keluarga mahasiswa Aceh atau KMA Mesir, Haji Umar menyumbang 20 juta untuk proses pemulangan jenazah Muhammad Ikram Zamzami. Haji Umar mengirimkan uang sebesar 15 juta untuk proses administrasi rumah sakit dan pengurusan jenazah. Sebelumnya, dalam proses pengobatan, Haji Uma juga telah menyumbang 5 juta rupiah. Total sumbangan beliau 20 juta rupiah. Hal ini disampaikan Tengku Rifat Zaki, mahasiswa ala Azhar yang mendampingi Muhammad Ikram sejak awal di rumah sakit. Ia menyebut bahwa Haji Umar merupakan elit Aceh pertama yang menghubungi keluarga mahasiswa Aceh atau KMA Mesir dan terus rutin berkomunikasi tentang kesehatan Ikram. Garlun Herik Rinaldi, 35 tahun warga Gampung Kramar Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, berhasil meraih hadiah utama Fun Walk atau Jalan Santai Hudke 814 Kota Banda Aceh di Belang Padang, Banda Aceh, Minggu 21 April 2019. Herik memperoleh door price 1 unit rumah tipe 36 di Surin, dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Aceh. Penarikan door prize utama tersebut dilakukan Ketua DPD APRSI Aceh, Afual Winardi, didampingi Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman. Awalnya nomor undian pertama dikualifikasi karena robek. Darulun Mulyadi, 28 tahun, warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Benar Meriah, dilaporkan tenggelam di Sungai Kerung Pesangan Biren, Minggu 21 April 2019. Informasi yang dihimpun serambi dari berbagai sumber menyebutkan mulia di tenggelam di bawah arus kerung pesangan saat menjala ikan bersama temannya di kawasan desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli Biren. Menurut sumber yang diperoleh serambi dari warga Simpang Jaya, korban di bawah arus saat hendak menyeberang sungai untuk menjala ikan. Saat itu arus kerung pesangan cukup deras. Mulia di diduga tidak bisa berenang sehingga terseret arus dan tenggelam. Teman korban berusaha membantu namun upayanya tidak berhasil. Mulyadi menghilang dan tenggelam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlon anggota DPD RI Sudirman alias Haji Uma kecewa karena pasien penderita bocor jantung di Desa Kampung Baru Kecamatan Semada Tenggara, Muhammad Fatan dirujuk ke RSUD Adam Malik Medan. Menurutnya hal itu justru memberatkan pihak keluarga pasien. Sebab sudah pasti RSU tersebut tidak bisa menangani Muhammad Fatan dan selanjutnya akan dirujuk ke RSU Jantung Harapan Kita Jakarta. Namun masalahnya biaya keberangkatan Jakarta tidak ditanggung. Seharusnya RSU Saudin Kutacani lebih mengedepankan untuk dirujuk ke Zainul Abidin Banda Aceh karena Aceh memiliki intensif bagi rakyatnya yang berobat. Ini merupakan kelalaian pihak rumah sakit yang tidak memanfaatkan dan ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang nomor 36-2009. Ia menilai banyak pihak rumah sakit yang tidak memanfaatkan, kekhususan Aceh, dan selalu berdalih dengan asumsi yang tidak logis. Darulun pasangan Capres-Cawapres No. 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno unggul dalam perolehan sementara di Kabupaten Benar Meriah, mengalahkan pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf Amin. Data yang berhasil dihimpun serambi minggu, pasangan Prabowo-Sandi mendapat suara sebanyak 40.871 suara atau 52,01 persen. Sementara untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 37.514 suara atau 47,09 persen. Dari perolehan sementara tersebut, Capres nomor urut 02 ini berjaya di 7 kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan Capres 01 menang di sisa 3 kecamatan di Bener Meriah. Sementara untuk Dewan Perwakilan Daerah, Hasanuddin Darjo nomor 31 bertengger memuncaki suara terbanyak di Bener Meriah. Hasanuddin Darjo memperoleh suara sementara 10.061 suara sah. Dari Newsroom Seramitanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 22 April 2019.